waikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam kultum. Okay. Teringat akan sebuah kisah tentang salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah maksum yang sudah dijanjikan Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya Allah akan masuk ke surga-Nya Allah. Namun walaupun seperti itu tetap menjalankan salat yang sangat panjang yang sangat khusyuk, sangat luar biasa. Terus suatu ketika seorang sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ikut salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri Abu Zar Al-Ghifari mengatakan dalam hatinya ya Allah ini salat panjang sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Baqarah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berpikir oh setelah Al-Baqarah ini pasti akan rukuk. Namun ternyata ketika usai membaca surat Al-Baqarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lantas rukuk, tapi langsung melanjutkan bacaannya dengan surat Ali Imran. Ketika membaca surat Ali Imran yang sangat panjang sebanyak 200 ayat tersebut, lagi-lagi Abu Zar Al-Ghifari dalam salatnya mengatakan, "Oh, pasti nanti setelah Ali Imran ini surat Ali Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukuk." Namun ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya dengan membaca surat An-Nisa begitu panjang surat-surat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu barulah beliau rukuk dan rukuknya sama panjangnya dengan berdirinya maka kalau banyak sahabat-sahabat yang mengatakan Rasul kakimu bengkak-bengkak sekali bengkak-bengkak kenapa karena banyak salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pula ketika bersama dengan Rasulullah di malam yang dingin ketika seharusnya sepasang suami istri saling bermesraan sepasang melainkan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan meminta izin kepada sang istri yang paling dicintainya untuk salat malam kiam layuk menghidupkan malam lalu di malam-malam itulah sang istri salihah mengizinkan sang suami untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika para sahabat-sahabat bertanya untuk apa engkau salat sampai kaki bengkak-bengkak seperti ini wahai Rasul maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Bukankah aku bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur? Aku harus menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin Allah, masuk surga tapi salatnya tetap begitu gimana dengan kita ya Allah lihat saya gitu ya Ini nasihat untuk diri saya pribadi nasihat bahwa uh, kalau kita lihat beliau Rasulullah yang sudah dijamin yeah. masuk surga masih khauf masih takut mm -hmm. sama Allah mm -hmm. dia menyempurnakan salatnya terus mm. terus terus lalu bagaimana dengan dengan saya dengan Kisah. saya lihat <laughs> saya yang kadang saat ada azan aja masih mengulur-ulur waktu salatnya ah betul. nanti ah kan azannya masih panjang gitu ya Jadi Aduh masyaallah gitu malu kan sebenarnya. Eh menjadi tamparan ini nah saat saat untuk kita buat diri kita. Kadang kadang pemirsa ya saat eh kita dipanggil oleh atasan kita ya, dipanggil oleh big boss kita, mm. bos besar kita kita segera untuk menghadap betul, betul, gitu. Betul. Karena kita takut. Betul. Tapi saat adzan berkumandang. Adzan berkumandang ini kan Allah. Allah yang Adzan bukanlah sesuatu para muslim. 5 dalam sehari kita terbiasa mendengar suara adzan. Sehingga pada akhirnya suara adzan menjadi hal yang biasa. Tahukah makna yang luar biasa? Lafaz adzan sejumlah 19 kalimat. 4 takbir, 2 syahadat alla ilaha illallah. 2 syahadat asyhadu anna muhammad rasulullah. 2 Hayya ala Два, хайя алал фала Два такбір Два, dan satu, kalimat tawхид Adan memberikan petunjuk Kepada kita, bagaimana Kemenangan dan keberhasilan semestinya Diraih dan dipergunakan Masihkah kita mengambilkannya? kader ini memiliki makna yang luar biasa diawali dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nah. Allah, Allah ini Maha besar memanggilku untuk untuk mengambil hadiah yang beratnya begini ada seorang e, ibu seorang ibu saat dia datang lalu dia memanggil anaknya nak nak sini nak ibu bawa hadiah untuk kalian anak itu langsung berlari berlari dengan kencangnya mengambil hadiah dari si ibu ini nah begitu juga dengan Allah saat Allah memanggil Allahu Akbar Allahu Akbar masa iya kita tidak mau mengambil hadiah yang besar ini dari Allah. Iya, makna Allahu Akbar Allah Maha Besar ketika mengaku Allah Maha Besar, kemudian makna dari azan berikutnya itu tauhid. Iya. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahwa Allah satu-satunya Tuhan satu-satunya tempat memohon pertolongan, satu-satunya tempat sesembahan. Okay. Dan kemudian dilengkapi dengan bahwa kita mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan utusan Allah, Allah yang terus yang Rasulullah ini selalu datang memenuhi panggilan-Nya okay. Allah hmm. dalam hal salat. Hayya 'alas-salat. Ayo salat, mari kita salat. Betul. Jadi sebelum melakukan apapun salat dulu. Teringat dengan surat Al-Jumuah ayat ayat 10 dikatakan hmm. bahwa salatlah itu bertebaran ke muka bumi. Jadi salat dulu, melakukan segala sesuatu ibadah dulu. Baru hayya'al fala. Itu tujuan akhir kita untuk mencapai kesuksesan, Ummi kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat itu semua bisa dicapai kesuksesan itu kalau apa? Kalau mengakui Allah Maha Besar, Tuh. kalau tauhid lillah karena Allah, mengakui Rasulullah adalah rasul kita, Tuh. melakukan salat, baru itu tujuan akhir kita adalah kesuksesan. Iya, anak. Baca surat kemenangan. Iya, ya, yaitu kemenangan ini. Kemenangan ini kan bahwa uh, Allah berfirman uh, aku akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk siapapun yang mengamalkan agamanya dengan sempurna. Berarti dari azan ini mengamalkan. Nah, iya menderima panggilan Allah. Kita dipanggil masa iya kita. Enggak datang buru-buru gitu. Um, ada surat enggak, Sum? Nah, uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat At-Taha ayat 14, sebelum saya menjelaskan tentang At-Taha ayat 14 um, bahwa kita sadari tujuan hidup kita ini untuk ibadah. Ya. Betul. Dan sebelum kita tinggal di alam dunia ini sudah pasti Allah mempunyai janji kita berjanji ada perjanjian antara kita dengan Allah bukan kita tapi ruh betul ruh kita hidupkan di alam ruh dengan ribuan tahun yang lalu dalam surat al-a'raf ayat 172 kalau saya enggak salah kalau saya salah hmm. tegur saya bunyinya fastubiruk bikum fastubiruk bikum Allah bertanya apakah kamu yakini aku menjadi tuhanmu hmm. jadi yang sekarang ini adalah yakin terlebih dahulu yakin terlebih dahulu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 dengan Tuhan atuhannya. Hmm. Dan di dalam surat uh, Thoha ayat 14 ini bahwa Allah berfirman di sini uh, saya hmm. saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallah. Sembuh aku ini Allah. Hmm. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Lalu apa perintahnya di sini? Fa'budni Maka всем static страх г inan Пят mêmes все хменті війму. Б.. «Макамні державна улитва»… «Макамні ж Bevарві Frankenсали…». «Макамні жаламні жаламні жаламні жаламні жаламні дыралам. Там ты мать рес decoration нам fact Bahпуняти жаламні жаламні жаламні…». «Межаламні жал factualська». Hoe будинок щаламня жаламні жаламні heterне жаламні. 누�ак ісriet… cél vårавні жаламні жаламні жаламні а bö…ㅠ « sleevesism аніра жаламні… жаламняні жаламні не багато Kita ini perlu membahas sebenarnya Allah tuh banyak sekali memberikan keringanan-keringanan terhadap kita. Ibadah itu mudah sebenarnya I, karena Allah memberikan kita Tapi kadang kita mempersulit diri saya sebenarnya. Saya juga begitu ibadah ini. Nanti kita bahas lagi ya Ummi ya <laughs> untuk pemirsa jangan ke mana-mana kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam GoPro. dilakukan ketika dia ada uzur. Uzur itu apa? Ada halangan. Contoh, di dalam perjalanan. Banyak kejadian ya. Umit. Seperti kita ternyata mm -hmm. ada musafir. Musafir diringankan ya. Diringankan mm -hmm. dengan qasar. Nah, seperti tadi itu Umi yang tadi pulang kerja. Macet Apalagi Jakarta ini kan masyaallah, macetnya luar biasa gitu. Betul. Saat maghrib Eh Bang Yesa masih ada di uh, jalan, jalan di dalam mobil. Di dalam mobil. Bingung mau cari masjid lancat tuh Mi. Enggak ada masjid juga hmm, gitu kan. Betul. Gimana itu? Maka yang harus dilakukan adalah pertama ini nasihat untuk saya pribadi dan pemirsa juga. Pertama adalah sebelum kita pergi kan kita bisa mengukur-ngukur waktu nih. Kira-kira kalau udah azan berkumandang nih magrib udah azan masih di kantor langsung disegerakan salatnya. Jangan ahantar aja entar juga nyampe di rumah jangan begitu. Jadi langsung gerakan dulu salatnya di kantor. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanan azan baru berkumandang dan enggak sempat lagi apa yang harus dilakukan? Tadi jamak itu ada yang namanya boleh dilakukan kalau uzur, ada halangan bisa dijamak qashar nanti bisa dijamak nanti kalau sudah pulang ke rumah. Mengenai qashar apa? Qashar itu dipendek, dipotong ya Umi ya? Diringkaslah ya. Diringkas Teruslah, betul. Ya. Jadi kalau misalnya zuhur sama asar bisa 2 2 2 gitu. Tapi itu kan dalam keadaan dalam eh uh, batas yang musafir betul. atau apa? dalam uh, batas yang jauh betul musafir hmm. kemudian kita memang uh, tidak bercita-cita akan bermukim di situ hmm. selamanya gitu hmm. jadi ketika kita dalam satu perjalanan kita boleh kok untuk uh, menggabungkan dan memendekkan salat itu atau kita sebut dengan jamak qasar. Tapi magrib enggak bisa di qasar. Terus kalau magrib qasarnya gimana? 3 jadi 1 gitu. Nah, inilah inilah uh. Uh, bahwa ibadah ini mudah. Betul. Sebenarnya betul. ibadah ini mudah apapun itu, tapi kadang saya usianya uh. yang masih uh, membuat ini sulit. Seperti saja uh, saat kita ibadah, kenapa harus salat? Betul. betul. Uh, pentingnya salat dan dipermudah bahwa saat kita enggak bisa dalam keadaan berdiri saja uh. diperbolehkan dalam keadaan duduk. Saat sakit ya atau dalam keadaan berbaring dengan isyarat ini dipermudah hmm. dan kalau tidak ada air untuk berwudu kita bisa tayamum Batu. ini bukan kan sangat mudah nah tayamum itu om balik lagi nih bisa dilakukan ketika kita berada dalam perjalanan di dalam mobil nih di ya? dalam mobil nih jadi kalau misalnya benar-benar udah enggak mungkin lagi untuk uh, apa di jam aku enggak mungkin lagi hal-hal apapun boleh pilihan terakhir adalah bisa dilakukan di dalam mobil kalau tidak ada air bisa dengan tayangmu. Begitu. Kemudian kalau tidak bisa memang jadi ibu-ibu di rumah gimana nih kira-kira kita membahas mengenai salat apakah e, menjadi satu pembelajaran untuk kita karena ini saya saya mengkhawatirkan diri saya pribadi. Karena bagi orang-orang yang salat dan lalai saja adalah neraka wa'il tempatnya. Saya ee hmm. uh, mengingat kisah. Ini ini kisah nyata sebenarnya, Uma. Teman saya sendiri, mungkin saya enggak perlu sebutkan namanya. Tapi ini luar biasa. Kenapa tadi ee uh, saya mengatakan bahwa ibadah ini dipermudah pemirsa. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita enggak bisa berdiri saja, kita diperbolehkan duduk. Nah, ini saya melihat ada kisah teman saya. Heeh. Hmm. Uh, ee mungkin hmm. dia sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak lama lagi. Hmm. Dengan kesedihan dia Uh, dia mengatakan kepada saya saat saya menjenguk dia uh, saya kepengin salat walaupun keadaannya sangat-sangat lemah ini ini uh, apa uh, tafakur berat diri saya lalu uh, ya sudah dalam keadaan berbaring saja enggak saya kepengin sempurna salat saya tolong tayammukan saya akhirnya coba uh, tayammu lalu saya pakaikan mukenanya saya tetap saya pakaikan mukenanya ya kepengin berbaring saya bilang tubuh kamu lagi lemah Ini ibadah sangat dimudahkan. Maka berbaringlah. Allah Maha tahu. Allah tahu niatan kamu. Kamu ingin menyempurnakan salat kamu, tapi keadaan kamu lemah. Lalu dia tetap salat dalam keadaan berbaring. berbaring dan lalu dia menangis dan itu di situ saya bersyukur sekali bahwa ya inilah, inilah saat kita sudah cinta kita sudah tanamkan diri kita cinta pasti kita akan taat kita akan mencari siapa sang pemilik cinta ini. Ibu tadi kadang gini Om, um. yang terjadi adalah ketika sehatku kepada sama Allah, maka Allah berikan sakit supaya dia merengek-rengek lagi kembali lagi menangis kepada Allah dan dekat lagi kepada Allah. Tadi ketika berbaring misalnya Adik tidak mampu bahkan dengan gerakan mata saja nah. untuk ibu-ibu dan pemirsa yang di rumah itu Allah izinkan. Namun kalau gerakan mata juga sudah enggak bisa enggak mampu enggak mampu setan enggak mampu enggak mau enggak tahu maka langkah terakhir adalah salatin dinalillah yaitu ini kembali ke ruji itu suatu waktu dari Allah kembali lagi pada Allah jadi benar benar, -benar ini salat luar biasa karena ini adalah pembuktian antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman yang akan dihisab pertama kali jadi yang akan ditanya itu dari salat betul bukan harta kita bukan apapun betul salat kita dan dan saat kita salat ini kita sudah berjanji loh dalam 5 waktu Kita pernah baca pemirsa saat kita sholat, lima waktu selalu kita baca. Dengan kerudun yang sudah dikenakan, dengan baju gaun pengantin yang sudah sangat cantik, yang dipakaikan sangat lama tentunya, karena baju pengantin tentu sangat uh, ribet. Tapi kemudian ketika sudah saatnya keluar sang pembelai wanita ini, namun ada adan berkumandang, adan waktu berkumandang. Isya berkumandang. Kan pada akhirnya ketika azan waktu Isya berkumandang, sang anak ini, pada akhirnya sang perempuan ini pada akhirnya berkata kepada ibu, "Ibu, aku mau salat." Kamu diajak ibu mengatakan nanti saja kalau bisa menjamak salat mau kau bisa nanti setelah itu setelah acara ini selesai kau bisa salat. Namun sang wanita ini sang mempelai wanita ini mengatakan tidak Ibu. Aku ingin salat sekarang bahwa Allah telah kata ibu, kau gila. Kau ini sudah dandan berjam-jam dengan memakai kerudung yang sangat repot seperti ini lalu kau wudu dan kau menghancurkan make up-mu, kau menghancurkan polesan muka, menghancurkan jilbabmu yang sudah dipasang berjam-jam ini. Nanti saja salat kan bisa. Tapi anak ini mengatakan tidak Ibu. Untuk apa aku cantik di mata manusia tapi aku tidak arti tidak ada Artinya, di mata Allah. Untuk ataku menarik di mata manusia tapi tidak menarik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika anaknya bersikeras untuk tetap salat dan kembali untuk menghapus make up-nya, kemudian melepas jilbabnya hanya untuk apa? Memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Kemudian apa yang terjadi? Ketika perempuan tersebut mempelai wanita tersebut melakukan salat, menjalankan ibadah salat Isya yang sebenarnya kata sang ibu, kalau bisa mengerjakan nanti di rumah. Аллах не заплакав. Аллах, Фангалія, Амбалік Рахматлла, Даламкадан Салатня, Даламкадан Суджутня, Вактутарбайка, Кабритамудаган, Аллах, Яматі Даламкадан Хустоу Хатіма, Віхат Умі. Я маю на увазі, що я маю на увазі, що я маю на увазі, що я маю на увазі, що я маю на увазі, що я маю на kau kapan-kapan kan dalam keadaan baik, ya, husnul khotimah ya. Itu sukses Asyof, dunia akhirat Asyof. Asyof. itu bukan saat kita mempunyai harta berlebih, jabatan uh, apapun, hmm. tapi saat kita meninggal Allah ridho kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu suksesnya kita. <gara> <Yeah, gara> Kok yeah, ini kisah-kisah uh, seperti iya. ini tadi, ya hmm. pengantin kan memang seperti itu kan kita di resepsi ah, gitu ya. Jadi uh, cerita yang membuat kita pada akhirnya uh, bergetar uh, diri kita ya Ummi karena mencintai. Karena begini Ummi, kita enggak pernah tahu akhir hidup kita ini seperti apa. Kita mati dalam keadaan apa kita enggak tahu. Mungkin dipandang orang bahwa saya Ummi, Pih Bapak-bapak di rumah sebagai orang, oh masyaallah saleh, oh masyaallah salehah tapi belum tentu dalam akhir khatimah. kita itu husnul khatimah atau suul khatimah. Mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Maka Kita senantiasa berdoa untuk senantiasa mem, apa istikamah di jalan-Nya Allah. Bahwa Allah maha bolak-balik hati. Kata Allah hari ini engkau taat, besok engkau mungkin enggak. Karena itu siap. ujian. Iya, masyaallah. Ujian sekali apalagi saat eh uh, kita diberikan ujian, hmm. diberikan ujian kehidupan. Saya Biasanya. tahu Bibi Pipik bergetar sekali, masyaallah. <laughs> Biasanya saat kita diberikan ujian yang dianggap itu sebuah kesusahan gitu ya. Kita saat kita salat, mengingat Allah, itu kita ber berserah diri sekali dan kita kurang-kurang menangis di situ. Tapi saat kita diberikan kenikmatan padahal itu sebagai ujian juga. Kita lupa salatnya yang menggampangin aja gitu dengan salat. Salatnya cuma 5 menit, lalu tambah berzikir telah itu langsung. Jalan saja ya tanpa mengingat Allah terlebih dahulu. Nah ini ini yang, yang ini buat saya, buat tamparan buat saya. Tamparan. Di sini masih terus kita memperbaiki salat kita. Baik komi masyaallah sudah tak terasa begitu panjang kita membahas tentang salat, kita membahas tentang pili dunia dunia atau, atau akhirat. Maka mudah-mudahan pembahasan kita kali ini menampar diri saya pribadi sama dengan, dengan saya sabar. juga menjadikan tafakur buat diri saya bahwa uh, pemirsa lihatlah ke atas dalam urusan akhiratmu dan lihatlah ke bawah dalam urusan duniamu. Karena di sini akan munculkan rasa syukur saat engkau melihat ada seorang yang dengan akhiratnya bagus maka lihatlah akhirat dia dengan apa? Semakin terus meningkatkan takwa kita kepada Allah lalu melihat ke bawah dalam urusan dunia supaya kita bersyukur ya. pasti banyak yang berada di bawah diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan kita berguna dipuja-puja di matematika tetapi yeah. tidak Betul. ada artinya di mata Allah. Kita curi sama-sama perhatian Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan siarkan kepada penduduk bumi dan penduduk bumi pun akan mencintai kita insyaallah. Mm. Insyaallah. Ummi kita mengucapkan untuk para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semua yang ada di rumah yang hendak berbuka puasa. Yeah. Selamat berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Mudah berkah dan diterima mm -hmm. oleh Allah ibadah kita saat itu ya. Besok kita kembali lagi insyaallah. Tetap insya Allah. saksikan gol.